Assalamualaikum. Assalamualaikum, ma. Kita pulang. Rara -ra pulang. Waalaikumsalam. Eh, hmm. uh, kalian jaga rumah dulu ya. Uma buru-buru nih, mau takziah dulu. Hmm. Takziah. Siapa yang meninggal, Uma? Itu tetangga kompleks sebelah, ada yang meninggal. Oh. Uma baru aja dikabarin. Oh. Uma tinggal dulu ya, sayang ya. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kansa, hm? kenal gak sama tetangga yang meninggal? Gak tau, tapi kalau lihat orangnya mungkin ingat. Oh, nih, kayaknya dia pernah kesini deh. Kansa, kalau udah meninggal, dia bisa datang lagi gak ya? Hm? Kata teman Rara, arwah gentayangan bisa jalan-jalan loh. Hii, hmm. Pansira, hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Anta Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hidup lagi. Udah jam Sehari. ini kok Oma belum pulang ya? Kak Hah? Kalau orang udah mati bisa hidup lagi enggak ya? Hah? Kalau di film-film mereka bangun Cuk. jadi ah, zombie. Zombie ngarang deh. Selama dikubur berarti mereka tidur dong. Hah? Nih, ide kuburan kayak apa ya? Aduh. Rah, boleh dit kita bahas yang lain aja, ya? Pasti sempit, din, cinderia, drugs, gloop. Wat is dat? ja. Kanaas, diamant. Rah, kak. Rah, gloop. Ra, gloop. Rah, gloop. Rah, gloop. Rah, <tuk> iya maaf ya aku tadi udah assalamualaikum hmm. Tapi kalian gak jawab Jadi Abdulman masuk aja hmm. Maaf ya <tuk> Masya Allah jadi begitu cerita hmm. horornya Dimana gak horor rumah Rara nih gara-garanya hmm. Kayak bahas tentang orang mati <tuk> Kuburan pakai zombie di bawah-bawah Masya Allah, gak ada yang harus ditakutkan dari orang meninggal sayang Dalam surat Ali Imran ayat 185 Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati oh. Hanya saja banyak dari kita yang lalai dalam mempersiapkan diri untuk menyambut ajal Orang mati itu bisa hidup lagi gak umat? <tuh> nah, kan? Mulai deh lagi Semua yang meninggal akan dibangkitkan pada hari kiamat, Rak Manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia Hmm, jadi sebenarnya kita gak perlu takut sama orang yang udah mati kan, Umah? Betul, Nusa Justru mereka mengharapkan doa dari anak cucunya Hmm Karena kalau seseorang meninggal dunia Maka terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara. Ada yang tahu perkara apa aja? Sedekah jariah. Iya, betul. Ilmu yang bermanfaat. Mm -mm. Dan doa anak yang soleh. Hebat, berarti sudah paham ya. Kalau ada yang meninggal, jangan takut lagi. Justru oh. itu kesempatan untuk kalian Mengumpulkan pahala sebesar Gunung Uhud Wah, pahalanya sebesar Gunung Uhud Iya sayang Karena mau Uma <gihai> Wah, makasih ya Uma Habis ini, Nusa akan takut sama gitu-gitu <gihai> lagi uh, Wah, nah lo mati lagi? Mati lagi Astagfirullah Kalau sekarang gak takut <gihai> Gak usah Wah hmm. <gihai> <gihai> Hoe kan het? Kijk het is een monster. Het is een monster. Het een monster. Het is een monster. Het is een monster. Het is een monster.